Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih Kama yihibu rabbuna wa yaradah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Salallahu alaihi wa ala alihi wasallama taslima kathira amma ba'd qala Allahu ta'ala Muhammadur Rasulullahi wallazina ma'ahu asiddao 'alal kuffar rahma'u bainahum al-ayah surah al-fatḥ ayat ke-29 Muhammad adalah utusan Allah Dan orang-orang yang bersamanya Sangat amat keras Terhadap orang-orang kafir Berkasih sayang Di antara mereka Kemudian Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman اَلَّا يَكُنْتُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحِبِكُمُ اللَّهُ وَيَكْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Surat Al Imran ayat ke 31 Ul inkuntum tahbibu Nallah, katakanlah jika kalian mencintai Allah, maka ikuti aku, ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuhbibku Allah, Allah akan mencintai kalian. Wa Wajfir lakum zunnubakum. Dan niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Pada ayat yang pertama yang saya bacakan dalam surat al-fat, yaitu mengungkap tentang sifat dari utusan Allah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang bersama beliau yaitu para sahabat mereka adalah orang-orang yang sedemikian keras terhadap orang-orang kafir namun mereka adalah orang-orang yang ruhama bersikap penuh rahmah kasih sayang Bayinahum diantara mereka. Inilah contoh teladan yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tentu saja para Sahabat radhiyallahu anhum. Mereka adalah orang-orang yang dibina, mereka adalah orang-orang yang dibimbing, mereka adalah orang-orang yang senantiasa diberi petunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sehingga mereka menjadi umat yang terbaik umat yang terbaik umat yang memiliki keutamaan sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam khairun nas arni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum Khairun nas, sebaik-baik manusia, Qarni, yang hidup semasaku, Yang hidup pada masa kurunku, Yaitu para sahabat, Rasulullah Sallallahu Alaihi wa s.a.w. Kemudian orang-orang yang setelah mereka, Setelah para sahabat, radhiyallahu anhum, Yaitu para tabi'in, Kemudian orang-orang setelah tabi'in, yaitu para tabi'ut tabi'in orang-orang yang menuntut ilmu mengambil ilmu dari para tabi'in yaitu para pengikut tabi'in itulah tiga kurun masa tiga kurun waktu yang di situ hidup orang-orang yang penuh dengan keutamaan orang-orang yang memberikan keteladanan kepada kita orang-orang yang senantiasa dikatakan Sebagai orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka mereka dikatakan salafus shaleh. Salaf artinya orang-orang terdahulu. As-shaleh artinya yang baik. Orang-orang terdahulu yang shaleh. Bukan orang-orang terdahulu yang mereka memiliki sifat karakter yang buruk. Tetapi mereka adalah orang-orang yang terpilih. Orang-orang yang terbimbing orang-orang yang senantiasa berada di atas al-haq mengikuti tuntunan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengikuti segenap titah perintah dari Allah subhanahu wa taala dan rasulnya itulah tiga generasi yang disebut sebagai al-mufaddalah generasi yang memiliki keutamaan kepada mereka kita merujuk kepada mereka kita bercermin yaitu meniru meneladani apa yang telah mereka perbuat agar kita pun bisa selamat meniti jalan kehidupan ini dan selamat di akhirat nanti Adapun ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala memberikan satu bentuk petunjuk kepada hamba-hambanya jika mereka memang benar mencintai Allah, maka bukti kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala ali wasallam yaitu ittiba atau yang disebutkan mutabah ah li rasulillah sallallahu alaihi wa ala ali wasallam. Mutabah ah mengikuti terhadap apa yang dicontohkan diperintahkan diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala ali wasallam maka ketika hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala Ia benar-benar membuktikan kecintaannya kepada Allah dengan cara ittiba'ur rasul sallallahu alaihi wa ala ali wasallam maka Allah akan mencintai orang-orang yang Mengikuti tuntunan Nabi. Disebutkan di dalam ayat ini, yuhbibku Allah akan mencintai kalian. Kalian ini siapa? Yaitu orang-orang yang ittibā'ur Rasul, yaitu orang-orang yang mengikuti bimbingan, tuntunan, contoh teladan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam. Tidak semata ia dicintai oleh Allah. Tidak semata orang-orang yang ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam dicintai oleh Allah. Bahkan orang-orang yang mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pun akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman wayaghfir lakum dzunubakum. Wayaghfir lakum dan Allah akan mengampuni kalian. Dzunubakum, mengampuni apa? dunu dosa-dosa kalian. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ali wasallam. Wallahu ghafurur rahim dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Beberapa cari kertas sudah sampai cukup gak waktunya ini mudah-mudahan bisa semua dijawab kalau tidak ya insyaallah tidak mengapa Ada pertanyaan, pernyataan sebelumnya. Ketika setelah sekian lama dalam hitungan minggu bulan, tidak bertemu putri kita di pondok. Di saat bertemu anak cium tangan, kemudian kita cipika-cipiki sambil anak kita peluk tanda kangen dan kasih sayang kita. Apakah hal tersebut kedepannya akan bisa berdampak negatif pada anak kita? Ya, bertanya bertemu setelah sekian lama memeluk kemudian apa namanya mencium tangan kita anak kita itu adalah perbuatan yang termasuk dalam perilaku yang baik mencium artinya menghormati orang tuanya ya hmm. ada salafnya di dalam kita beriadus talihin disebutkan itu tentang mencium tangan orang-orang yang soleh atau orang-orang yang kita hormati. Ya. Kalau di Yaman mencium tangan tuh kita yang mencium nanti yang dicium juga mencium tangan kita itu tradisinya orang Yaman. Jadi misalnya kita mencium nanti tangan kita dicium lagi oleh dia itu tradisinya seperti itu. Ya. Kemudian ya. Mencium kening orang tua juga boleh. Ya, mencium kening orang tua. Ya, jadi misalkan sebagai bentuk penghormatan. Ya, bentuk penghormatan. Apakah dibolehkan mengajarkan anak-anak mencium tangan pengajarnya di sekolah ketika bersalaman? Silakan saja. Dan itu adalah bahagian dari bentuk menghormati. Wallahu a'lam bishawab. Ada juga orang yang ingin dicium tangannya kemudian dia tarik. Bisa juga demikian. Kenapa? Karena orang yang ingin dicium tangannya sikapnya tawabu, enggak ingin dia. Itu karena tumbuh dari sikap tawabu. Apa ingin bertanya, apakah berhayal ketika solat membatalkan berhayal ketika solat membatalkan solat, ya, solatnya nilainya saja yang berkurang. Adapun solatnya tetap sah, kecuali ada yang membatalkan seperti berbicara, kemudian eh, makan atau minum atau perkara-perkara ya, yang membatalkan solat lainnya. Adapun ketika ia berhal terus ia kembalikan lagi, ia ingat lagi kita kembalikan lagi kepada kehusuan solat itu sendiri. Ya, yang demikian tidak membatalkan solat. Wallahu a'lam bishawab. Apakah termasuk bentuk kasih sayang dengan memberikan doktrin kepada anak untuk melawan dan membela diri? Dengan memberikan bekal latihan bela diri karena anak ini sering dibuli. Diejek anak-anak sekitar tetangga. 100 anak-anak yang membulinya murid-murid pondok. Ya, mestinya tidak diajari untuk begitu. Kalau diajari bela diri untuk kemudian melawan orang yang membuli itu namanya... Berusaha untuk membalas dendam. Tidak. Diajari, membela, uh, diajari latihan bela diri, diajari olahraga, ya. bela diri, ya. itu adalah bahagian dari olahraga. Ya. Manfaatnya apa? Manfaatnya ketika dalam keadaan bahaya, keadaan terdesak, ya. misalnya ada orang yang jahat, bisa melakukan... ...tindakan pengamanan terhadap dirinya sendiri. Adapun ketika ia dibully... ...adapun ia ketika diperlakukan tidak baik oleh teman-temannya... ...yang terbaik dilakukan, Wallahu alam, ...adalah memanggil teman-temannya yang suka membuli itu... ...mengumpulkannya... ...misalnya bisa saja kita mengundang anak-anak tersebut... ...ayo kita undang ajak makan bersama di rumah misalnya. Bisa Setelah makan dinasehati, jangan suka membuli, ya, meskipun tidak menyebutkan namanya, tapi kan dia paham. Ya, yang diundang makan itu, yang mengundang makan itu adalah ayahnya yang selama ini anaknya dibully misalnya. Maka diundang saja anak-anak itu, diajak makan bersama, kemudian diberi nasihat, wajangan, dan ya intinya memberikan nasihat. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu. Kemudian teman-temannya tidak lagi Membuli anak yang Bersangkutan Ya diberi nasihat Mohon nasihatnya bagi santri Yang malu berbusana sunnah Ketika di luar pondok Jazakumullah khairah Jazakallahu khairah Wa jazakallahu khairah Ada yang malu Berbusana sunnah, mana santrinya? Sandri mana ini yang malu? Hah? Ada yang malu pakai busana sunnah? Busana sunnah itu apa? Busana sunnah itu apa? Hah? Jubah. Jubah yang seperti apa? Ada orang pakai jubah tapi tidak berbusana sunnah. Kenapa? Ya, jubahnya melebihi mata kaki. Ya kan? Berarti tidak berbusana sunnah. Ya. Nah, ada yang malu diantara kalian? Tidak ada, betul. Gelengnya ini tanda malu apa tidak mau? Tidak ada ya? Tidak ada Insyaallah. Berarti ini di pondok lain ya? Pondok mana tolong carikan ya? Nah, kalau ada santri yang seperti ini, beritahukan kepada ustadznya atau pembimbingnya, agar nanti ketika di pondok diberi nasihat. Sehingga ketika di luar, di luar pondok, ya, mudah-mudahan santri itu pun bisa menerapkan tidak hanya busananya tetapi perilakunya, tutur katanya sesuai dengan bimbingan sunnah. Itu yang kita harapkan. Jangan semata-mata bajunya saja yang kita, kita perhatikan. Tapi juga perilakunya, tindak tanduknya, tutur katanya. Sesuai tidak dengan tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ya, alaihi wa sallam. Misalnya anak-anak perempuan di luar. Ya. Kalau di luar, iya pakai cadar. Tapi ya, tangannya yang putih mulus itu sampai siku kelihatan, ya sama. Ini juga kurang diperhatikan. Sediakan kaos tangan, pakai kaos tangan kalau keluar, ya, sehingga kemudian tidak hanya wajahnya yang tertutup, tetapi juga segenap anggota tubuhnya tertutup rapat. Wallahu a'lam bishawab. Ana tinggal di perumahan yang jalannya sempit cukup satu mobil. Tetangga Ana memiliki mobil. Jika disimpan atau diparkir di garasi mobilnya sebagian keluar dari batas pagar, terkadang diparkir di pinggir jalan dan mengganggu warga yang lain jika akan lewat. Bagaimana seharusnya sikap sikap Ana? Apakah hal tersebut salah satu ciri perbuatan Zolim pada tetangga yang lain ya. Mohon jawabannya Ustaz Jazakumullahu khairan Wa antum jazakumullahu khairan Bagaimana sikap Yang harus ditunjukkan ketika melihat Tetangga seperti itu Yang pertama Hidup bertetangga tentu ada Waliul Amr Waliul, waliul Amr yang Paling rendah di dalam struktur pemerintahan kita Yaitu Pak RT ya. Rukun tetangga Bapak ketua RT Bapak ketua Rukun tetangga Nah coba disampaikan dulu kepada ketua RT setempat Disampaikan dulu ya, Keluhan kita Baik perorangan ataupun atas nama warga Ya, untuk disampaikan kepada ketua RT, nanti ketua RT yang akan bertindak, bisa jadi ketua RT membuat solusi dengan cara mungkin mobilnya tidak diparkir di jalan ataupun tidak diparkir tetapi halaman parkirnya kurang, ya, ruang parkirnya kurang. Apakah hal demikian termasuk salah satu perbuatan dolim pada tetangga yang lain? Ya, kalau dirasa yang demikian itu adalah merupakan bentuk gangguan kepada tetangga yang lain. Ya, itu termasuk mendolimi orang lain atau mendolimi tetangga yang lain. Karena apa? Karena hak jalan yang itu merupakan fasilitas umum... Ya, kemudian dihalang-halangi. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang al-haya, sifat malu. Sifat malu itu terdiri dari 60-an atau 70-an cabang. Ya. yang tertinggi atau yang paling utama cabangnya adalah qaulul ilaha illallah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Cabang yang paling rendah diantara sifat malu itu adalah Menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan. Menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan. Nah, mobil ini diparkir di pinggir jalan itu. Mengganggu. Orang lain jelas mengganggu. Ya, jelas mengganggu. Ya. Nah, ini perbuatan yang tidak baik. Menyalahi apa yang dituntunkan di dalam syariat. Maka, sampaikan keluhan kita kepada jalur yang benar. Ya, kalau nanti disampaikan langsung mungkin bisa terjadi konflik ataupun pertengkaran antar warga, perselisihan antar warga, lebih baik sampaikan kepada ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga atau kepada orang yang memang pantas menyampaikan keluhan kita. Wallahu a'lam bissawab. Siapa sahaja ke penduduk langit itu? Para malaikat. Ya, penduduk langit, para malaikat. Dampak apakah yang dapat dirasakan secara nyata oleh seorang hamba yang dicintai oleh Allah? Ya tadi disebutkan, kalau ia meminta Allah akan mengabulkan permintaannya. Kalau ia minta perlindungan Allah akan menjaganya. Ya. Apakah bisa dirasakan? Wallahu'alam biswab. Ya masing-masing orang tentu akan berbeda pengalaman hidupnya. Tapi nash-nash menyebutkan demikian, nash-nash menyebutkan seperti itu. Ada keutamaan, keutamaan. Sebagian tadi sudah disebutkan mendapatkan mimbar-mimbar dari cahaya, ya, dicintai oleh Allah, diampuni dosa-dosanya dan seterusnya. Mohon nasihatnya kepada orang yang suka bermudah-mudahan berkata kasar. Kepada orang yang bermudah-mudahan berkata kasar, ketahuilah bahwasannya berkata kasar itu adalah perbuatan yang tidak baik. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Al-haya'u minal iman wal imanu fil jannah wal badaa'u minal jafa' wal jafa'u fil nar. Al-haya', sifat malu itu minal iman termasuk bahagian dari keimanan wal fil jannah sedangkan keimanan itu akan mengantarkan pemilik iman itu masuk ke dalam jannah berada di dalam jannah wal baza'u minal jafa sedangkan al baza' al baza' adalah al fuktsu fil qaul ucapan yang keji ya, kekejian di dalam berbicara atau disebut juga wastu'u fil khul, fil khuluk. Jeleknya akhlak. Ya. Al-jafa itu sifat kasar. Ya. Wal-baza'u minal jafa. Ya. Maka sifat perkataan yang tidak baik itu diantaranya adalah ungkapan-ungkapan kata-kata yang kasar. Wal jafau finar dan sifat kasar itu akan mengantarkan orang berada di dalam neraka. Ini ancamannya, ancaman orang yang berkata kasar. Maka biasakanlah untuk berkata lemah lembut. Jangan dibiasakan kata-kata kasar. Ya. Misalnya mengatakan kepada Orang lain, kalimat-kalimat yang tidak pantas. Kalimat-kalimat bukan merupakan wujud dari orang itu terdidik, punya ilmu. Ya. Tapi kata-kata kasar itu menunjukkan orang itu rendah. Orang itu tidak berpendidikan, orang itu tidak pernah ta'lim dan seterusnya. Tidak punya ilmu dan seterusnya. Tunjukkan, kalau kita ini orang yang terdidik. Kalau kita ini orang yang memiliki ilmu. Kalau kita ini berkata bertutur kata berbuat atas dasar ilmu, apa dasarnya kita berkata lemah lembut? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha hadis riwayat al Bukhari atau riwayat Muslim juga ada, di mana Rasulullah SAW bersabda Inna rafiqun. sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha lembut. Ya. Allah mencintai kelembutan Di dalam semua urusan Di dalam semua perkara Allah suka kepada kelembutan Ada apa-apa diselesaikan dengan lemah lembut Ada apa-apa diselesaikan dengan Kalimat-kalimat yang baik Yang lemah lembut ya, Tidak kemudian kasar Tidak kemudian Perkataan-perkataan yang keras Yang jelek Tidak Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fabi marahmati min Allahi lintalahum, ya. walau kuntafab dan qalbi la fubumin hawlik." Al ayat, surat Ali Imran ayat berapa itu? 159 kalau tidak salah. Dan dengan sebab rahmah kasih sayang dari Allah, lintalahum. Engkau bersikap lemah, lembut kepada mereka. Ya. Engkau bersikap lembut kepada mereka. Walaukun taufan goli zal dan seandainya engkau bersikap kasar keras hati lafabumin hawlik nisai mereka akan menjauh dari diri kalian. Mau dijauhi oleh teman-teman yang kita cintai, mau dijauhi oleh orang-orang yang baik, mau dijauhi oleh orang-orang yang soleh. Ha? Antum mau dijauhi? Mau? Kenapa dijauhi? Kenapa seseorang dijauhi? Kenapa? Lisannya, lisannya kasar. Di dalam ayat tadi disebut apa? Walaukun taqabban qalid al qalbi. Seandainya engkau memiliki ya, sifat karakter kasar. Ya, ya. Lisannya apa hatinya keras lafaddu min haulik mereka akan menjauh dari sisi engkau dari lingkungan engkau dari dekat engkau dari dirimu menjauh kenapa kenapa menjauh tabiatnya orang itu tidak suka dikasari betul tidak tabiatnya manusia suka tidak dikasari tidak suka preman yang katanya kasar pernah tahu preman pernah tahu preman enggak yang katanya kasar, ya kan? Pembawaan preman kan kasar, iya. Coba kalau dikasari, mau tidak dia? Preman yang setiap hari bergelimang dengan kekasaran. Ketika dikasari, dia akan ya, melawan. Karena dia dikasari. Loh, preman lo itu. Apalagi kita, apalagi manusia yang punya ilmu, yang terdidik, yang suka taklim. Dikasari, ya menjauh. Karena tabiat manusia tidak suka dikerasi, dikasari. Ya, apalagi dicaci maki. Wah, itu. ya Dicaci saja sudah tidak mau. Apalagi dimaki. Ya kan? Nah, itu. Jadi, hentikan kata-kata kasar. Kalau, wah, saya sudah terbiasa. Berlatih. Berlatih untuk tidak Mengungkapkan kata-kata Kasar ya, Ada beberapa istilah Di beberapa daerah Yang kalau diucapkan Itu kasar banget Misalnya di Jawa Tengah Mohon ya, maaf ya saya ucapkan Misalnya ada kata cocot gitu. Itu kasar Mohon maaf loh ini Saya harus mengucapkan sekedar untuk contoh Satu kalimat Yang kalau itu didengar uh, Luar biasa orang yang mendengarnya uh Kasar sekali. Nah kalau sudah seperti itu. Jangan diucapkan. Tadi saya mengucapkan untuk contoh ya. Gitu. Jadi jangan diucapkan kepada orang lain. Oh dasar. Hmm, cok gitu kan. Itu kasarnya luar biasa. Nah itu tidak boleh seperti itu. Ya, tidak boleh diucapkan. Walaupun susunan kalimatnya benar. Secara, secara gramatika benar kalimat itu. Tapi menggunakan istilah. Satu kata, diksi kata itu menjadikan orang yang mendengarnya dikasari. Nah, jadi jangan memilih diksi kata yang seperti tadi, jangan itu, jangan diungkapkan, karena itu sifatnya ka kasar. Wallahu a'lam bishawwab. Da, untuk usia anak 6 tahun, sholatnya masih belum tumak ninah. Yang baik apa dibiarkan sampai dia bisa sendiri atau terus didampingi. Diajarkan sampai bisa. Didampingi. Adapun dia misalnya oh, gerak badannya agak kiri. Ya sudah kita ginikan saja. Samping kita kan sholat, ginikan lagi. Nanti dia bagaimana lagi kita betulkan. Ya didampingi ya didampingi sehingga dia mengerti salat yang benar tuh yang seperti apa. Ya, apalagi ini usianya baru 6 tahun. Wallahu aalam bissawab. Bagaimana menyadarkan suami yang bermaksiat dalam keadaan dia tidak sadar melakukan maksiat? Masyaallah ini. Kalau tidak sadar ya sudah, mungkin waktu mimpi atau waktu pingsan atau bagaimana? Ya, artinya dia mungkin tidak tahu kalau itu maksiat, diberitahu baik-baik. Ya, mungkin karena kekurangan ilmu, keterbatasan ilmu, sehingga ia tidak menyadari kalau itu adalah perbuatan maksiat misalnya. Ya, ini yang saya terjemahkan tidak sadar maksudnya tidak menyadari kalau itu adalah perbuatan maksiat. Karena apa? Karena keterbatasan ilmu misalnya sehingga dia tidak tahu itu perbuatan tidak boleh. Maka diberi nasihat, diberitahu yang seperti itu tuh dilarang di dalam agama. Dan beranggapan kalau hal tersebut adalah hal yang biasa. Nah, ini kan karena memang ilmunya belum sampai. Ya, maka sampaikanlah ilmu kepada kepada apa? kepada suami yang bersangkutan. Kalau misalnya kita yang menyampaikan tidak juga dipandang, maka cari orang yang sekiranya itu dipandang oleh sang suami, ya. Misalnya apa? kebiasaan makan tangan kiri. Nah, padahal itu adalah kemaksiatan. Nah, kalau kita menyampaikan jangan makan dengan tangan kiri, oh dia, ah biasa aja enggak apa-apa. Nah, tapi ya, kalau memang sulit, ya mungkin ada orang lain nanti yang akan menyampaikan. Atau kalau ia taklim misalnya pesan kepada ustadz yang akan taklim, ustadz tolong disenggol dikit masalah makan dengan tangan kanan. Nah, ya, pesan sponsor, ya, boleh seperti itu, boleh seperti itu. Untuk apa? Untuk menyampaikan nasihat kepada sang suami. Ya, sebab kalau dinasehati empat mata, dikiranya menghakimi memfonis ya, maka disampaikan nasihatnya lewat taklim jadi kan semuanya disampaikan mungkin itu tidak tidak akan merasa dirinya yang di di apa dinasehati wallahu a'lam bissalam Apa hukum menggambar bayangan makhluk bernyawa dan apa hukum menggambar makhluk bernyawa hanya dengan dihilangkan wajahnya? Yang jelas Abdullah bin Abbas menghilangkan kepalanya, memutus kepalanya. Itu makhluk yang untuk makhluk yang bernyawa. Wallahu a'lam bish Seorang santri lebih memilih untuk mempelajari bahasa asing. Seperti bahasa Korea dan Jepang. Daripada mempelajari bahasa Al-Quran, bahasa Ahlil Jannah, bahasa Rasulullah SAW. Padahal dia tidak memiliki hajat, kebutuhan. Sama sekali untuk mempelajari bahasa Korea dan Jepang. Dia hanya ingin keren. Keren-kerenan dong. Pertanyaannya apakah boleh yang seperti itu? Ya satu, niatnya saja sudah tidak benar. Karena niatnya untuk apa? Untuk keren-kerenan. Itu niatnya sudah salah. Ya, belum belajar bahasanya loh ini. Sekarang belajar bahasa Arab, niatnya untuk keren-kerenan. Ya salah juga. Ya, jadi niatnya dulu. Mempelajari bahasa untuk apa? Saya belajar bahasa Arab supaya bisa memahami Al-Quran. Saya belajar bahasa Arab supaya bisa mempelajari agama. Nah, itu niatnya benar. Karena Allah memerintahkan kepada kita untuk belajar agama. Dan diantara bentuk wasilah mempelajari agama melalui media berbahasa Arab. Maka itu niatnya dulu. Kalau untuk belajar Korea sekedar keren-kerenan. Ya, jangankan bahasa Korea. Belajar bahasa kroyak aja, itu tidak boleh. Untuk keren-kerenan. Pernah ke kroyak? Iya kan? Ah. itu Jadi, niatnya diluruskan. Sekarang kalau niatnya sudah benar, apakah boleh belajar bahasa Korea, belajar bahasa Jepang? Kalau ada kebutuhannya, boleh. Misalnya, mau dakwah ke Korea. Boleh. Mau dakwah ke Jepang boleh ya. Tapi kan tentu syaratnya Sudah bisa berbahasa Berbahasa Arab ya. Tapi kalau misalnya tidak bahasa Korea Tidak bisa bahasa Korea atau tidak bisa bahasa Jepang Bisa gak dakwah ke Jepang? Bisa? Bisa ya. ya. Syahubed Al-Jabiri Dakwah ke Britania Ke Inggris Bisa bahasa Inggris? Tapi diterjemahkan Nanti ada orang Inggris yang bisa bahasa Bahasa Arab Seperti Mas Haye datang dari Saudi Datang dari Yaman Ke Indonesia Bisa dakwah di Indonesia? Bisa Pakai bahasa apa? Pakai bahasa Arab Apakah semuanya kaum muslimin? Salafiyin mengerti bahasa Arab, ada yang tidak. Dan lantas diterjemahkan sama asatiza. Sehingga apa yang disampaikan oleh masyair, bisa dipahami oleh Salafiyin, Oleh kaum muslimin. Kan begitu. Jadi sekarang, perlu tidak belajar bahasa Korea? Perlu tidak bahasa Jepang? Hah? Lebih perlu mana belajar bahasa Arab dengan bahasa Korea dan bahasa Jepang? Bahasa Arab. Sebab walaupun tidak bahasa, walaupun tidak bisa bahasa Korea, walaupun tidak bisa bahasa Jepang, tapi bisa bahasa Arab. InsyaAllah bisa dakwah di Jepang, bisa dakwah di Korea. Caranya, cari orang Korea yang bisa bahasa Arab. Cari orang Jepang di Jepang yang bisa orang, ya, orang Jepang yang bisa bahasa Arab. Apakah ada? Banyak. Ya, di Jepang itu ada lembaga. Apa di sini, kalau di sini namanya... Lipia atau apa namanya? Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab. Di Jepang juga ada. Artinya apa? Artinya banyak orang-orang Jepang yang bisa bisa berbahasa Arab. Nah, tinggal mana orang orang Jepang yang salafinya yang yang mana gitu. Ya. Begitu kan? Mau belajar bahasa Arab atau Korea atau Jepang? Hah? Ya, itu dia. Utamakan belajar bahasa apa dulu? Hah? Belajar bahasa apa dulu diutamakan? Bahasa apa? Bahasa Arab. Alhamdulillah. Wallahu a'lam bisawab mungkin itu. Apakah benar orang munafik pada masa Rasul? Secara bahar, mereka bersama Rasul, Ya. hidup bersama Rasul. Bahkan salat berjamaah bersama Rasulullah Sallallahu ya. Alaihi Wasallam. Tetapi mereka munafik. Dari mana nanti terbongkarnya ya. seperti haditsul if, peristiwa haditsul if, ya. peristiwa hoax, ya. peristiwa kejadian hoax di mana Umul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dituduh ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak patut. Karena apa? Karena saat itu tertinggal dari rombongan kaum muslimin. Begitu masuk ke kota Madinah, beliau berdua, satu menuntun unta, satu Umul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha naik unta. Wah, itu digoreng habis oleh. Orang-orang munafik, ya. ya, berita-berita hoaks ber, ber apa namanya berkelebat di antara penduduk kota Madinah. Ya. Adakah sahabat yang termakan fitnah? Ada. Jangan dikira para sahabat itu aman. Ada yang termakan fitnah. Ya. Goncang, goyang ya. dengan berita hoaks itu. Ya, jadi sudah sejak dahulu para pendusta itu menyebarkan berita-berita dusta sehingga kemudian yang lain jadi goncang. Ya, jangankan kita, ya, didustai oleh orang aja, oh, oh iya ya, oh iya. Nah itu. Padahal apa yang diungkapkan dusta. Gitu. Jadi hati-hati, ya. jangan sampai. Ya. Peristiwa-peristiwa masa lalu, ya. kemudian juga apa namanya perbuatan-perbuatan yang akan mencerai beraikan sufuf Sof soft soft kaum muslimin jangan sampai ya, terulang. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara menyikapi seorang saudara yang masih memiliki sifat saling membenci kepada saudaranya yang lain? Contoh, ketika Ana menyapanya, dia tidak menyaut. Ya, memang kalau menyapa jangan disaut, tapi disapa balik. Padahal dulu Ana sering membantu dia, bercengkrama dengannya, dan Ana tidak tidak tidak tahu, tidak tahu apa kesalahan anak kepada dia. Mohon nasihatnya. Nasihat yang pertama, tetap memberi salam, tetap menyalami kalau dia memang sesama jenis. Sesama jenis laki-laki atau sesama jenis perempuan. Tetap menyalami, tetap memberi kabar menyampaikan, menanyakan kabar, bagaimana sehat baik gitu, tetap menyapa seperti itu, tetap mengirimi, mengirimi, suatu waktu kita mengirimi sesuatu, entah mengirimi buah buahan, entah mengirimi misalnya masakan, entah mengirimi hadiah sifatnya untuk orang tersebut. Ya. Jadi nasihat saya seperti itu. Tapi dia terus bersikap tidak menyapa, ya tidak apa-apa. Yang penting hadiahnya diterima dulu, masalah menyapa belakangan saja, ya gitu. Jadi walaupun tidak menyapa, beri saja hadiah, beri saja eh, apa namanya makanan, beri saja roti atau beri sekarang musim durian ya beri durian misalnya kalau dia suka durian ya suka apel ya beri apel ya pokoknya diberi kita memberi hadiah ya tahabu tahabu ya saling memberi nanti akan tumbuh saling mencintai nah kita tetap ya kita tetap berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepada kita mudah-mudahan perbuatan baik kita menjadi pencegah Ya, menjadi pencegah ketidakbaikan dia paham maksudnya dengan kita berbuat baik dia akhirnya tersadar dia akhirnya kemudian oh iya sikap saya ini selama ini salah keliru nah kemudian berbalik kemudian me, apa namanya bersikap baik kepada kepada kita. Karena punya hutang puasa sewaktu masih lajang belasan tahun yang lalu. Sampai sekarang belum dikodok batal puasanya. Karena pekerjaannya berat. Apa yang harus dilakukan sekarang? Ya membayar. Kalau mampu bayar. Kodok segera. ya ya Wallahu'alam bisawab mungkin sampai di sini. Sudah tidak ada lagi pertanyaan. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu yang kita dapatkan wallahu aalam bishawab apabila ada tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan ataupun mungkin saya salah dalam penyampaian saya rujuk kepada yang hak dan saya beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa dan bertaubat kepadanya subhanakallahumma wa alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika ala nabiyyina muhammad walhamdulillahirabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh